Pak Andi Iya saya ngurus Narno Hatta Sampai di depan saya nomor antri Nantri satu jam Nah di depannya mereka padahal calon itu Bertumbuk-tumbuk loh Ada satu orang pegang 20-20 Ya nomornya mana n gak g habis Jadi kita yang ngajuin sendiri Sampai di depan、uh, Customer service katanya nomor antri Habis besok harus besok l a g i kembali k i Padahal ngantri dari jam tujuh Kantor mereka buka jam 8 Nah itu kan sebenarnya di depan mereka ada calon-calon yang berpraktek bebas t a n p a mereka lakukan apa-apa、oh. ya Terima kasih Pak Andi Dan Pak Selamat ya Selamat pagi Selamat pagi、dong. ya s i l a k a n Bapak Saya punya pengalaman、uh, ngurus izin i m t Maupun bikin sertifikat di daerah sekitar Jakarta Kalau saya ketemu pegawai yang ya e n t a k hanya itu cowok di atas tarif resmi Repot, macemacem Halo, Pak Tama Oke、okay. Ya,、yeah. sorry、uh, terputus hubungan dengan Anda Boleh dicoba lagi nanti di 6339160 Pak Seben, selamat pagi Pagi Ya、yeah. Dengan Irwan Pak Irwan, silakan Pak Irwan、uh, Ini pengalaman saya juga sama dengan Bapak yang tadi itu Pengurusan IMB ya Itu pengurusan IMB itu ternyata saya diperah Dengan uang sampai kurang lebih 50 juta Padahal kita bangunan tuh kecil dan kita ngikutin semua aturan i m b Lalu、uh, saya sampai protes sampai ke kantor wilayah Kasudinnya ya Ternyata setelah saya lihat itu Kelihatan itu ada main dari Kasudin sampai anak buah paling bawah Jadi mungkin yang perlu dirombak tuh dari paling atas ya Sampai paling bawah perlu diganti semua tuh bagian pengawasan P2B ya トリマカスイパイロンパプロトモス、ラマッパギー、パギー、キラキャンパー。 k i t a s e k o n t a n nawar ternyata dikasih empat juta. Bayangan kami empat juta itu ya mungkin masuk k a s e n t a n y a t Juta lah urus-urus b a t u b a n b u k u a n g rokok tujuh e n t a gitu. Ternyata waktu terbit、e, bukti setornya hanya tujuh ratus lima puluh ribu.、Lho. Bayangin waktu delapan juta saya tawar tujuh ya. u a n o a t o n sekali gitu. Di luar kepantasan. Salah satu yang paling mendasar di Jakarta adalah pengurusan yang paling merepotkan dan sangat mahal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pratomo. Pak John, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak John. Ya, itu saya pikir hal ini semua orang udah tahu. Cuma kayaknya tidak bisa d i b e r a n t a s ya, Jadi orang juga jadi tidak mau gimana ya, karena tidak ada guna kayak melempar kerikil di, di laut kan begitu. Diomong i n hilang, diomong i n hilang, tidak ada ininya Nah, kalau pengalaman saya sih ada beberapa kali beberapa kali Waktu、uh, ngurus KTP juga begitu Sekarang mereka ada yang pintar mengatakan ada cicipan tidak, begitu kan Dia, dia langsung, tidak langsung minta, tapi ada yang kasar, begitu Termasuk teman saya yang ngurus itu terjadi rahasia, b g i t u loh Jadi, ini yang ngurus kan mata sipit, gitu Nah, harganya lain, katanya begitu kan Padahal di situ tertulis jelas-jelas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 私はあなたのお客さんにお会いしたいです。私はあなたのお客さんにお会いしたいです。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 Dengan alasan udah dibahas di radio. d a n y a n g terakhir mulai 1 Januari di airport bea cukai bakalan bikin pungli baru dengan peraturan bawa barang maksimum 250 dolar. Sebaiknya itu diawasin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak a r t o n o Pak Arko Selamat pagi. Ya,、uh, saya pikir, apa namanya, berdurasi h emang itu nggak ada manfaatnya ya, sedangkan cuma ngomong doang, udah t e r kenal begitu. Tapi saya punya pengalaman ya, ini udah beberapa saya mengupas di kantor imigrasi, bikin paspor, gampang aja itu. Saya bikin untuk anak saya, misalnya ada enam orang, memang saya bikin sendiri, saya nggak mau, mau pakai calo atau pakai apa lah, calo lah gitu ya.、Uh, ya memang lebih lama, intinya lebih lama, itu bisa sampai、uh, dua minggu、uh, baru selesai ya. Pengurusan yang ini dua hari, kemudian tunggu dua minggu baru kelar. Tapi kalau yang pakai SAO atau pakai biro jasa, a itu sehari kelar itu. Nah itu aja bedanya, b e n e r b e n e r kelihatan, kelihatan sekali. Itu aja, makasih. Pak Prabu, selamat siang. Selamat siang. Iya, s i l a k a n Pak. Iya, saya kira pengalaman pribadi itu ada ya, baik untuk、eh, maksudnya sokokannya itu normal atau enggak juga itu ada. Jadi intinya sebenarnya dibikin peraturan.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 Kalau nggak begini orang nggak akan kapok gitu loh. Terima kasih.、Uh -huh. Terima kasih Pak p r a b o w o Pak r u d i selamat siang. Siang. Ya. ya, silakan Pak. Ya, SBY tidak akan ditakuti oleh bawahannya. Berjumat saja, ngomong.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Rudy. a dengan Pak c r i s Oke,、okay, Pak k r i s silakan. Ya, SBY ini kan o r a n g presiden. やがる先だ。 パディビオ、スマッシュアンド、サラン、ディバリンタニト、ネトバンシステム a ト、ヨルバカ、トロタマ、ピアシュケ、パピアン、キャラメントミト、トリマ s ンヤランソウ、バティネート、ジャパタメントワンヤランソウ、いリマワンヤ、セはガワンヤイト、アピスウント。 パパリアンピアチュケイマナウォンやキティラ、センガナカライトリサムダパカナパパ、オレカナイトアニアオモンガティサー、オディタセントンダン、パラスパスティシステムコンパブリンパン、インディニシア、ニスパヤ、ウォンヤイトキティラ、オレパラ、サタ、ナイトパキマナ、ヤスマンシパカンスパヤ、レパタメンカウ e ンアン、l ラマリニファン、インデニシア、プルコンギア、アクセプトンドマガンビルコンバ Bukan m e n y a d i a n y a ngomong, memerintahkan KPK. Percuma KPK-nya juga k o r u p t o r s i Terima kasih.、Uh -huh. Baik, terima kasih, Pak d i b o Selanjutnya, Pak Agus. Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. silakan Pak.、Uh, yang saya alami sendiri dalam hal perizinan, ya, dengan tempat p e n g a n t e r k a i t Itu cukup makan waktu yang lama, ya. Saya enggak ngerti masalahnya di mana. Seperti s t a n d a dasar p e u s a h a a n aja, udah delapan bulan, keluar-keluar. Mm -hmm. uh, hak intelektual juga、uh, apa hak p a t e n itu itu satu tahun baru keluar s e r t i f i k a t dari mereka saya n gak g ngerti kenapa ya masalahnya saya rasa i t di sistem ya di dalam sistem saya rasa juga harus ada punishment sama time limit kapan harus selesai kalau n gak g selesai itu、uh, bagaimana gitu ya terus、mm -hmm. uh, kita ini yang, yang yang mengurus izin itu bagaimana seperti itu nunggu g a k ada kejelasan, juga bagaimana nggak ngerti saya gitu ketegasannya dari pemerintah bagaimana begitu ini sangat mengganggu sekali di dalam bisnis saham, kan punya harus dipikir ya di dalam sistem kalau nggak nggak akan pernah jalan ya jadi statement aja terus kan pemerintahnya sendiri kan udah sekian lama tapi ternyata di bawah-bawahnya itu juga ya ada ya ada f r i k s i f r i k s i banyak sekali lah. Mungkin, mungkin s a t u s a a t juga harus ada kotak menampung suara, mungkin ya, keluhan dari s e t i a p warga. Terus nanti di r e d b o n bagaimana? Seperti、itu. terima kasih ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih p a Terima kasih Pak Agus. m a p e r a k g t e r a k a h Pak t e r i a k h r i Pak a u s r i m a k s Pak a u s e r i m a k s e r m a t m a s i a k g t i m s i h a k g i m i h t r i a Pak t e r i a i h p i m a a g u i m kasih a k u i kasih a k r i r i g r i g t i u s t a k g u s a k a g r k a u r p u s i m k i h t i a h u s t e r a h a k a g i a h p a t e r Pak g a k a i h p a t a h Pak g u s t a k a i h p a a t a m a k a h u d a h a i m a k a s e s i h a i m a k a h u e k s i a u m a k a s h a u t e r i k u r m a k a s a Terima k g u r i m a k a a g r a n a a g u r i a k s i h g u i s i h i Okay, baik, terima kasih, terima kasih Pak Budiman Pak Sayono, silakan Ya, selamat siang Siang, silakan Pak Ya, jadi begini ya, banyak di instansi pemerintahan Yang namanya、uh, Di Badan、uh, p e r t a n a n Nasional Atau BPN ya Itu kalau yang masalah、uh, Rumah, kredit dan sebagainya Kalau mengurus namanya roya ya, Roya itu biayanya hanya Mungkin sekitar 30 ribu Atau 50 ribu Tapi pada prakteknya itu bisa jutaan. Dan ini lahan subur ya, antar notaris-notaris itu sudah tahu. Lalu kedua, misalkan perizinan. Anda punya perusahaan lalu mendirik, harus punya t e o punya yang、uh, surat izin d o m i s i l i dan sebagainya. Yang anehnya, orang itu surat izin d o m i s i l i kalau sudah mempunyai tempat yang ketat, itu masih dimintain izin d o m i s i l i yang mana kebanyakan itu. Ago, なで、ね、んでしょる はい パドニー、セレガンセラいまパンパス、リカノワ、エト、ダバランディカジャンギラプリパランバ、ジ Birokrat di sini sepertinya bagaimana kalau umpamanya kalau ada kesempatan mempersulit,、nah、mereka pun kesempatan untuk mempersulit gitu aja. Terima kasih. Halo Pak Heri. Ya, selamat a t a n g p a Ya, s i l a k a n Pak. Ya, saya cuma mau ngomong Pak, kalau sistem demokrasi di sini, di sini semboyannya Pak, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? halo ya itu saja pak ya kalau bisa dipesulit r kenapa harus dipermudah kalau bisa dipermudah kenapa nggak dipesulit r a h begitu、ya. pak kayaknya pak baik terima kasih pak Heri satu penelpon terakhir dari Pak Gilbert silakan pak iya selamat ya pak ya silakan pak saya kata semua orang Indonesia pernah mengalami hal-hal seperti itu ya tidak ada yang tidak pernah ya はモハニャもハッとコメントが大事です。私はモハニャもハッとコメント a 大事です。モハニャもハッとコメントが大事です。モハニャもハッとコメントが大事です。モ i ニャもハッとコメントが大事です。モハニャもハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Contohnya misalnya kasus g a y u s dia dari penyuapan bisa jadi hanya gratifikasi. Saya rasa kalau salah satu kasus itu saja sudah dibereskan akan ada pesan yang nyata dan tegas kepada masyarakat luas atau kepada bawahannya sampai lini yang terbawah bahwa korupsi yang dari kecil kecil sampai terbesar pun akan ditindak dimasih. Ya、yes, satu penelpon terakhir dari Pak Bambang silakan Pak. Ya i tolong u t KPK m e n a n y a k a n itu korupsi dari hal-hal yang kecil ya. Jadi mulai dari ファンデリー、スラムシュウェイ いいですね。 サプライズ・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・ t ォータ a フォーのー・ a ォー r ー・フォーター・フォーター・フォーター・のォーター・フォータ i フォーター・フォーター・フォのター・フォーのー・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フォーター・フ パフェ は、ah hmm. い。Okay, dengan Herman, Mbak、oh. <laughs> silahkan m b a k Herman ya kalau menurut saya begini, Mbak, itu kan kalau korupsi kan u t a m dimana-mana ya yang jelas adalah penegak hukum, Mbak penegak hukum itu artinya di mentalnya、ya. mungkin hukuman di Indonesia itu terlalu ringan kalau menurut saya apalagi buat koruptor itu bila perlu hukuman mati saja ya d i t e n t u k a n untuk Orang yang korupsi sekian miliar, ya dihukum sekian. Orang yang hukuman s e b e i a dihukum mati, begitu saja menurut saya. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih Pak Herman. Pak Cacat, silahkan Pak. Iya. Kalau menurut saya,、eh, tiap departemen harus mempunyai hotline. Hotline telepon, dan itu dia bisa buktikan apabila ada penghutan luil liar, パパンダパリマカラカ、ヤンキキキカン a アジャトラマン s e ダパワハニャ、リアナマアキャンキャンキャンキャンキャン。カロリーとリアルラカンニトウ、ハニャン、デバダイソンボヤン、ダジャはンジャパンジャパンジャパン n ャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャ saya pikir gitu aja deh.、Okay. Ya, jadi itu di di bekasi ini terus tambah. Alasannya apa、mm、pak? -hmm. Ya biasa lah mbak. Entah katanya orang yang nggak ada, ditanya saya menghindar terus gitu. Kata mau nanya seperti apa gitu. Oke,、okay. terima kasih pak Ega.